Halo Pak Prabowo. Ya, demokrasi itu ketatunya menghargai perbedaan, memberi ruang untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang mungkin berbeda-beda. Tetapi demokrasi tidak sama dengan anarki. Kalau cara penyampaiannya tidak sopan santun, maka tidak boleh. Jadi silakan...、Uh, パパギパギーパンギーバッグパ 私たちは、ののはのはののののこのお祭りのようなしてたのは、本 <tudo? S 2>、ね、当、no、に無理だ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち パーセリカオム、モビタン、ヤバニア、ヤバニア、オムト、ディナファジャー、ユドファンダングー、ヤバニア、ユドアジャマカセリ。<音楽> Ya Pak Ibu s i l a h a n Saya setuju Bu Kalau di negara kita itu Masalahnya adalah p e n e g a k a n hukum ya Ya saya kira p e n e g a k a n hukum kita ini Yang memang gak jalan ini Masa ada guru yang bisa Masuk ke pabrik Memasak Kehendaknya Untuk menyuruh orang keluar Untuk itu Saya kira itu kan Tidak boleh dibiarkan Kita lihat contoh aja lah Negara-negara maju ya Seperti Singapura Malaysia パいアリさんサギ Yes、サマサギ。 mudahnya orang-orang membangun ormas otomatis p r e m a n t e m a n juga membuat ormas seperti f p r ternyata kan jadi centengnya tanah abang s e k u l a s juga jadi centeng dimana-mana jadi fungsi pemerintah memang pada saat terjadi chaos terlalu banyak ormas yang menyalahgunakan kedudukannya harusnya dibatasi itu s udah betul 私たちは。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 undang-undang apapun yang dibikin kalau penegakan hukumnya seperti saat ini enggak t e r p u n a n y a Bu nanti begitu dibilih, d i i k i n yang berpengaruh di belakang o r m a s itu lolos-lolos aja administrasinya terima kasih Bu selamat siang Pak John ya, karena k e g i a t a n sendiri memakai h o r m a s sebagai alat politik untuk mencapai tujuannya yang kalau k u m terima kasih Pak John Pak Zaki selamat siang 何で、si はい。 Jadi memang、uh, kalau saya lihat itu RU Ormas yang baru ini memang Bukannya untuk membatasi Tapi ini adalah seleksi alam Menteleksi secara a l a m i a h Bahwa memang kita belajar dari r Ormas yang lalu-lalu Bahwa Ada ormas yang ditujukan untuk namanya juga organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi keamanan ataupun k e t e r t i b a n Kalau yang lalu-lalu itu ada organisasi yang memang tujuannya untuk ikut menertibkan. Jadi b e l a j a dari masa yang lalu, sehingga kalau menginginkan ormas ya, ya organisasi kemasyarakatan ya sosial, budaya dan selama macam. Tidak untuk. Ikut-ikut、uh, menertibkan kalau ada apa-apa, dia yang di depan, dia yang bawa pentungan, dia yang membubarkan Itu yang dicegah, bukan di batasan, tapi untuk o r m a s itu berfungsi sebagai organisasi masa, masyarakat, bukan untuk ketertiban keamanan, jadi Satpol PP. Nanti kan begitu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Roy, Pak Andre, selamat siang.、Ya. どうし a ら、uh, a い、uh, の sanksi satu peringatan sanksi dua teguran sanksi tiga nya itu dibubarkan itu harus yang dibuat undang-undangnya organisasi masa ini jadi bukan membatasi berserikat ya ya undang-undangnya dibuatnya untuk organisasi masa yang melanggar dalam dalam menjalankan aktivitasnya berarti makasih bu baik terima kasih pak Andre enam tiga tiga sembilan satu enam puluh celakan Metro Business menurut anda apakah Pembatasan ini bertentangan dengan asas demokrasi Bagaimana komentarnya? i n d o n e s a ini o r m a s yang mana yang bermanfaat buat masyarakat? Kalau kita lihat mereka bentrok, berkelahi, pukul-pukulan, bakar-bakaran pos Posko dihancurin, itu semua kan tindakan o r m a s Kalau di pasar-pasar kita lewat bikin posko Ya saya rasa dia yang punya wilayah gitu loh j a i o r m a s ini sebenarnya sih gak perlu ada di i n d o n e s i a Kalau mau bermasyarakat, bikin partai politik aja lebih jelas. Siapa penanggung jawabnya? Dananya jelas. Ini ORMAS ini rata-rata justru tidak terdaftar. i n i seperti FPI, dikatakan ORMAS, n g g a k terdaftar, ini tidak bisa dibuarkan. Jadi pemerintah harus jelas, kalau bikin undang-undang itu yang sifatnya pasti buat masyarakat, tapi kalau yang merugikan, harus dihapuskan. Jadi, bukan a l a s a n Ormas itu k i t a berorganisasi, berorganisasi apa? Kalau bikin kerusuhan, terima kasih. Baik, Terima kasih, Pak Robert. Kami cukupkan sampai di sini, bisa tanda opini a n p a k s a s a n Terima kasih, Anda sudah berpartisipasi. Saya Dona Oriza. Halo, para k i s Oh iya, halo siang. Siang, b a p a s i l a k a n Oh iya, Mbak, itu ormas-ormas or untuk apa? t u h a p a s t u apa? Itu i n y a u n t u k n e g a r a i n i u n t u k b a n g s a i n i アナーマル、サムイマー、バス、コメントリア a n ヤングパーセラれヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパー r ラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤングパーセラー、ヤン Ya selamat siang ibu. Siang bapak, silakan. Jadi komentar saya pertama setuju dengan kalau misalnya anarkis tanpa undang-undang ormas pun seharusnya kalau sudah melanggar hak asasi atau mau mencederai orang tanpa atas hukum harusnya sudah bisa ditindakambil hukum yang tegas ya bu ya.、Hmm. Mau ormas apapun itu kangankan ormas perorangan pun bisa di Bisa ditindak tegas tanpa undang-undang. Karena kan tidak ada hukumnya. Kalau mengganggu atau merusak atau menganiaya itu. Kalau belum ada kejelasan hukum boleh ditindak secara hukum yang kedua. Kalau boleh. Kalau boleh kalau ini usulan. Kalau m a u b u a t o r m a s tidak boleh mencantumkan salah satu sama agama. Nah ini kalau memang dia berani begitu. Nah itu... tidak akan terjadi bentrokan-bentrokan bu, tidak akan terjadi. Misalnya apalah organisasi Pancasila, berapalah bermartabat, kayak apa, kayak、hmm. tapi kalau udah pakai front atau apa yang bela satu agama saat ini itu jadi jadi bias ya, jadi orang s u s a h Ininya bu.、Okay. Iya bu ya. Terima, Terima kasih Wakil b a t i